Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi biniamatihi Tatimu salihat Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh yang karena nikmatnya Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena Rahmatnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma salli wa sallim Wazid wa an an'im Ala abdika Wa rasulika Habibina wa syafi'ina Muhammad Mu ganti mic ini Ya diganti aja. Jamaah. Iya. Dengar suaranya. Dengar enggak? Kurang keras. Sama aja. Kayaknya memang suaranya ustaz yang keras itu, bukan naiknya. <laughs> <laughs> ya Allahumma shalli wa sallim salli ala abdika wa rasulika Nabi Muhammad. Kalau dengar nama Muhammad itu, sallallahu alaihi wasallam, jangan pelit-pelit lantunnya. Lah. Antum mengaku ahlussunnah wal jamaah. Mengaku pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dengar nama beliau, kadang Kadang kala belum nih, belum belum terbiasa kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang yang jatuh cinta pernah jatuh cinta, jemaah. Anak kayaknya mau anak turunkan kursinya ini. Enggak apa-apa, Ustaz. nggak bisa turun. Oke, okay, nggak apa-apa nggak apa-apa. Orang kalau lagi jatuh cinta, itu dengar nama kekasihnya disebut berhenti dia tuh. Ini ada apa nih? Ngomong-ngomong pacarku, nih, gitu kan? Itu kalau lagi jatuh cinta. Bagaimana dengan Rasulullah saw yang beliau adalah Khalilur Rahman, beliau adalah Kekasih yang paling dicintai ialah Allah Jalla Jalalu. Dan yang seharusnya kita cinta kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau. Dan untuk keluarga beliau. Anak cucu beliau. istri istri beliau. Para sahabat beliau. Yang terutama Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab. Uthman bin Affan. Ali bin Abi Talib. Dan seluruh sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amma ba'd ana jadi enggak enak nih si di sini ada ustaz Aris di mah masa ana tapi ustaz enggak apa-apa kan ustaz Allah, saya Allahu akbar ana katanya idza hadarul ma batalat tayammum Tu ada kaidah fikihah kalau ada air enggak boleh tayamum antum enggak sah salatnya ada air bayammu sama ana enggak sah. Dan ini airnya nih Ustadz nih. Tapi mau enggak mau udah sampai Jogja nih ustaz. Ya terpaksa. Sebelum kita mulai kajian kita jemaah. Tanggal berapa hari ini itu? Tanggal 23 Rajab. Hah? Tanggal 3 Rajab. Betul. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, betul itu. Tinggal sedikit lagi antum benar itu. Kurang betul gitu. Nah, antum iya. Tanggal berapa? Tanggal tidak tahu. Kayaknya enggak ada tuh di penanggalan tuh. Masa tanggal tidak tahu gitu kan? Kalau antum? Iya. Tanggal 10 Mei 2014. Iya sama kayak yang di masjid tuh untuk melihat tuh tanggal 10 Mei 2014. Tapi kayaknya bukan tanggalannya orang Islam itu. Yang anak tahu orang Islam tuh penanggalannya Hijriyah. Tapi kadang kadangkala saya bingung di masjid di masjid nih bukan masjid jamas apa jamas jamas ba aja banyak masjid itu penanggalannya pakai penanggalan Kristus Masehi itu artinya Kristus. Karena memang mereka memulai penanggalan mereka dengan lahirnya Nabi Isa Alaihissalam yang diklaim sebagai Tuhan oleh mereka dan itu hak mereka nggak ada masalah. Semua agama itu punya penanggalan masing-masing dan antum bisa lihat di penanggalan kita itu ada tahun besar Cina apa namanya? Apa? Nggak apa, apa. Kalau antum nggak tahu sama-sama nggak tahu. Ada tahun Uh, tahun barunya Jawa Pokoknya aja macam-macam Semua punya dan umat Islam Memiliki penanggalan sendiri Gak sama penanggalan kita Allah Jalla Jalalu Berfirman Memberitahu kita Bahwa dia telah Meletakkan penanggalan khusus Buat hamba-hambanya yang beriman Dia berfirman dalam surat At-Tawbah Inna iddata syuhur عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعاتن حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم الله mengatakan jalla jalaluhu sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah tertulis pada hari penciptaan langit dan bumi itu di sisi Allah adalah 12 bulan yang pertama bulan apa? Yang pertama, Januari. Nih seneng saya. Ini menandakan kita benar seperti ini. Antum jangan ngomong nggak saat kita nggak seperti itu. Ini sebagai contoh. Awalnya Januari, akhirnya Desember. Itu penanggalannya Masehi kita katakan Kristus. Sedangkan yang Allah sebutkan di kitabnya ini yang empat itu haram. Itu bulan-bulan Islam awalnya. Siapa yang mau nyebutkan lengkap? Anda kasih hadiah, lengkap. Ya, tunggu dulu lah. Ada yang jawab di sini? kok dulu kok dah gitu kan? Iya, silakan. Nah, kemudian Wah ini Rojab, Sha'ban, Dhul-Qadah, Sepuluh itu jemaah. ma Ya Allah siapa yang mau jawab Kayaknya tinggal dua lagi Nah fadal Bapak Inga Masya Allah, Barakallahu Fikun. Fadal, fadal, fadal. Antum ambil hadiah minum. Masya Allah. Ternyata tidak nyangka yang sudah jenggotnya putih bisa jawab. Biasanya kan yang tua kan sudah susah ngapalin gitu kan? Enggak hafal-hafal. Kayaknya beliau ini hafal dari muda. Insya Allah. Minha arba'atun hurum. Sebutkan empat arba'atun hurum. Iya, antum. Rajab terus Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Enggak urut. Enggak urut Mau diulangin lagi yang pertama? Masyaallah, barakallahu fikum. Faḍal-faḍal habibi. Siakan. Iya. Minha arba'atun hurum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Nih ada kita sekarang ini masuk bulan Rajab. Masuk bulan Rajab termasuk bulan haram nih. Yang bulan haram ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan bulan yang enggak haram. Dibandingkan dengan bulan umpamanya bulan Syawal, dibandingkan dengan bulan Safar, Rajab ini punya memiliki kekhususan sendiri walaupun tidak ada amalan khusus pada bulan Rajab tersebut. Maka tolonglah kita umat Islam ini penanggalannya di masjid paling enggak diganti gitu. Bukan masjid ini aja, mana aja. Pengumuman-pengumuman kalau bisa dan alhamdulillah Muhammadiyah ini sudah memiliki penanggalan khusus. Sudah miliki penanggalan uh, takwim hijrinya itu sudah ada. Dan ini berkaitan dengan agama kita, jemaah. Jangan meremehkan hal itu. Itu adalah simbol sebuah peradaban. Tak kalah kita mengekor kepada Kristus Kepada penanggalannya Masehi Mau gak mau itu jadi ekor Dan sampai kapan kita akan jadi ekor Antum tahu kalau sapi jalan tuh Ekor itu cuma jadi shh, Cuma buat bersih-bersih Enggak -bersih. Kita harus buktikan bosnya Kita punya peradaban dan ini Ibadah-ibadah kita Puasa bulan apa bulan apa puasa? Betul. Iya, itulah jawabnya. Puasa bulan Ramadan. Puasa tanggal 28 Juni kayaknya. Kok bisa puasa Juni itu dari mana? Kita puasa dari zaman Rasul sampai sekarang itu di bulan Ramadan. Lebaran tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal, gitu kan. Enak hidup kita ini. Cuma karena umpamanya puasa sunnah. puasa yang tanggal 13, 14, 15 itu Hijriah apa pakai Masehi? Pakai Hijriah, jemaah. Itu yang pertama, yang kedua. Anak sampai sekarang belum bisa mencerna. Mungkin karena kekurangan anak juga. Anak ini Ustaz melihat di masjid-masjid agung itu ada jam yang ada loncengnya, Ketika jam sekian, teng, teng. Anak kadang-kadang berpikir apa itu hadiah dari Belanda dahulunya? Iya karena pada waktu itu kan Belanda pemerintahan. Dia itu menghadiahkan ke tempat-tempat ibadah. Dan Belanda kita tahu agamanya Kristen. Dan ibadah mereka pakai lonceng. Maka sampai sekarang saya gak faham. Kenapa ada lonceng? Bisa gak suaranya dihilangkan? Insya Allah bisa. Gak tahu. Bisa. Ya ini sekedar selingan ya. Kajian kita judulnya apa? 24 jam. Bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Anda dikasih waktu sampai jam 9. Set. Kita kajiannya 24 jam. Maka siap-siap ninep semua disini insya Allah. Panitia nyediakan makan malam. Tanggung jawab yang kasih judul 24 jam. Ini harus tanggung jawab. Jama'ah jauh-jauh datang. Ya, ada makan malam? Set. Oh Ada. Ada jama'ah. Di depan sana. Ada restoran-restoran untuk -restoran, misalnya seperti itu. Alhamdulillah disediakan sama panitia Maka ya siap-siaplah. Kayaknya udah muadzin Isya jam berapa nih kan, Isya? Oh, masih ada waktu bismillah. Yang ketiga, sebelum kita mulai, Ana sebenarnya lebih suka ditulis Syafiq bin Riza bin Hasan Basalama daripada Dr. Syafiq R Basalama. Iya karena enggak cukup tempatnya yang dibuang nama bapak ana ini termasuk enggak Birul walidain iya antum ketika tidak menyebutkan nama ayah antum itu termasuk gimana antum ayah antum yang dia salah satu penyebab antum hadir ke dunia ini enggak disebutkan nama dia maka disebutlah mana rz ana ini r al-ab al-a'la katanya tapi terserang jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'allamu min ansabikum ma taksilu biharhamakum. Kalian ini pelajarin tuh nama-nama bapak kalian tuh. Supaya kalian bisa silaturahim. Supaya tahu sama sepupu kita, sama dua pupu kita. Sepupu itu bahasa Jawanya bahasa misanan, Mas. sana. Nak sama. Nak sana. Nak sana Madura itu. Bukan. Nak Oh Jogja. Iya. Kita harus pelajari itu. Nasab kita itu harus kita pelajari. Jangan mengatakan Ustaz, ada apa Ustaz? Syekh Bakar Abu Zd menceritakan di barat dulu. Di barat dulu mereka itu namanya sama. Menggunakan nasab. Umpamanya sampai sekarang mungkin sebagian masih menggunakan namanya Robert son of Meckel, gitu kan, bin Meckel. Itu untuk anak asli, bukan hasil zina. Ada binnya, tapi kemudian di Barat itu ada pergaulan bebas yang menyebabkan banyak anak yang nggak punya bapak. Akhirnya mereka caranya kalau yang nggak resmi nikah itu uh, Meckel atau Robert Meckel. Sampai terjadi kesenjangan sosial. Kelihatan nih, yang anak zina sama anak hasil nikah. Kemudian dihilangkan itu. Binnya dihilangkan semua. Supaya sama rata. Dan kita pun terpengaruh. Alhamdulillah kalau nikah masih pakai bin. Kan, Saya pernah ada teman tanya. Ustaz, ana mau kasih nama anak Ustaz Namanya panjang banget. Ana ngomong, sudahlah namanya Zakiya binti Ahmad ah itu kan kayak mau nikah aja ustadz kata dia kalau pakai binti itu kayak mau nikah bukan binti itu artinya putriku anaknya bapaknya siapa yang hafal nama sampai kakeknya yang nomor lima anak kasih hadiah paling besar nih. nah football paling gede nih hadiahnya nomor lima nomor empat nomor empat Nah, Fazal, Sukardi, Alatas, bin Abdul Aziz, bin Abdul Wahab, bin Edrus. Tinggal satu lagi. Itu kan sama tiga bapaknya tu. Nggak faham. Anak kasih yang kecil hadiah lah nyantum lah. Iya, ya nggak apa nggak apa. Fazal, Fazal hadiah. Fazal. Atuh sana. Ya, ya barakallahu fikum tolonglah kita pelajari nasab kita nih. karena ada hak orang tua kita, ada hak kerabat kita. Tatkala kita tahu sama nasab kita, ketemu sama fulan di pasar, ente siapa namanya? Fulan. Umpamanya namanya Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain. Oh, ente masih ada hubungan sama ana. Itu Zain kakek ana juga, gitu kan? Ketemu, oh masih kerabat. Itulah Rasul mengatakan ta'allamu min ansabikum Mato si Lubi arhamakum. Gimana kita mau silaturahim orang kita enggak tahu sama nama kakek kita kadang kala. Taunya siapa nama kakek kakeknya? Eyang Kakung. Wah, Eyang nama kakeknya. Punya nama kakek kita itu. Alhamdulillah. Allahumma shalli wasallim ala nabiyina Muhammad. Kita akan mulai kajian kita tentang 24 jam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tua silakan nyendeng. Gitu. Jangan yang muda nyenden kan nggak enak sama yang tua. Walaupun kita kajiannya panjang itu. Jadi faadzol yang muda-muda maju ke depan, yang tua kalau mau senden kan nggak apa-apa so. Iya. Iyalah. Ini termasuk adab-adab belajar juga. Para jamaah rahimakumullah betapa indahnya tatkala kita bisa hidup bersama Rasulullah SAW. Menatap wajah beliau yang menambah keimanan di hati. Duduk bersama beliau yang mutiara mutiara sunnah selalu terlontarkan dari lisan beliau. Solat di belakang beliau. Tatkala beliau menjadi imam, mengaminkan beliau. Tatkala beliau mengatakan walad baulin, duduk mendengarkan ceramah ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah sekali. Tapi itu suatu sejarah yang tidak bisa terulang kembali. Maka kita tidak perlu mengharapkan hal itu, karena nggak mungkin. Kita bersyukur kepada Allah dilahirkan dalam kondisi Muslim, bisa mengenal Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak tahu, Andai kata, andai kata kita hidup di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira kita beriman dengan beliau tidak? Nggak tahu kita. Berapa banyak orang-orang yang berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi ternyata Allah memasukkan dia ke dalam api neraka Banyak Dan berapa banyak orang-orang yang sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sholat di belakang Rasul Sallallahu Wasallam Mendengarkan ceramah beliau Tapi ternyata dia Dia berada di keraknya api neraka Sholat di belakang Nabi Orang-orang munafikin Kita gak tahu jama. Maka yang ada disyukurin Tapi ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan sehingga kita bisa merasakan hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa merasakan indahnya nafas-nafas beliau, yaitu tentunya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 24 jam amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan hikmah, penuh dengan ajaran-ajaran yang mengandung pelajaran buat umat bagi kehidupan mereka. Beliau telah memberikan contoh sempurna buat umatnya. Kalau tadi ketika muqaddimah disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarlallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada buat kalian di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Para jamaah sekarang kita ini krisis suri tauladan. Anak-anak kita mungkin yang udah ngaji berkurang. Tapi keluarga kita kadangkala yang menjadi idol mereka. Jadi idola mereka siapa? Pemain-pemain bola. Yang salat dipake namanya. Ronaldo Ronald siapa? Ronaldo. Ronaldo. Allahu Akbar. Pakai itu namanya Ronaldo dibawa ke masjid. Saya kenapa berpikir ya Allah. Ini namanya orang kafir. Kenapa dia bawa ke masjid? Karena dia cinta sama Ronaldo. Kalau yang cinta sama Manchester. Saya kalau salah ngomong tolong dibetulin. Karena saya gak pernah nonton Manchester. Kadang kalah di motornya dikasih itu. Manchester bajunya Manchester di bukunya di iPadnya kasih itu Manchester kenapa karena dia cinta dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yusharul maru maalman ahab orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai dan ternyata orang-orang non Muslim itu pinter menggiring kita tahun 2000 kira-kira 1421 Hijriah. Saya bertemu dengan teman-teman dari Bosnia. Dia bawa majalah dari Bosnia. Syafiq kata dia, ente tahu. Nih. Majalah. Bagus nih majalah ini sebenarnya. Tapi ada satu yang berbahaya di majalah ini. Ana ngomong yang mana? Dia buka. Di dekat halaman terakhir itu. Di situ ada uh, cerita tentang artis-artis tentang bintang film bintang film nih. Ini dibikin supaya anak-anak kita itu niru mereka. Diceritakan fulan ini bagaimana, fulan ini seperti ini dan berapa banyak orang-orang di antara kita yang suka sama itu idola-idola mereka. Dibikin umpamanya acara idola ini, idola ini macam-macam idola karena umat ini butuh idola. Manusia itu dilahirkan suka niru, suka niru. Siapa aja. Bapaknya salat Anaknya tahu-tahu berdiri, ikut sholat. Bapaknya sujud, ikut nungging dia. Karena manusia diciptakan itu suka meniru. Maka diciptakanlah, dibuatlah idola-idola, panutan-panutan. Agar orang itu meniru mereka. Ustaz, masih ada waktunya Ustaz? Ya dua menit katanya dua menit. Nah, maka berkaitan dengan itu kita perlu mengkaji tentang sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita kenal sama sunnah Rasul Shallallam, anak kita, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah, Iya kita alhamdulillah jemaah hidup lagi lampunya nikmat lampu itu ternyata jemaah tapi itu juga nikmat kalau mati lampu kalau hidup terus lampunya enggak bisa tidur itu. alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini dulu wallahu a'lamussoratu sallallahu alaihi wa sallam